bagaimana kita membedakan apakah musibah yang kita terima ini suatu cobaan atau azab kalau antum berbuat dosa, dasarnya antum berbuat dosa, ya itu azab itu kan? azab orang pergi diskotik, pulang mabuk, tabrakan, azab kan gitu tadi eh, berbuat dosa gimana tapi orang pulang dari majelis ilmu yang mulia, ini antum berita gembira teman-teman, kata Nabi SAW siapa yang keluar dari rumahnya ingin belajar agama dan mengajar dua-duanya yang mengajar dan yang diajar itu betul-betul diikhlas karena Allah dicatatkan baginya lengkap pahala haji hanya duduk 1-2 jam 3 jam sempat dapat pahala haji lengkap dalam riwayatnya dikatakan siapa yang keluar belajar atau mengajar maka dia di jalan Allah seperti orang jihad sampai dia pulang gitu kan dia dapat pahala dalam hadisnya dikatakan malaikat menembakkan sayapnya membuka sayapnya melindungi para penuntut ilmu gitu. jadi banyak sekali manfaat manfaatnya tentu jadi kita lihat di sini teman-teman sekalian kalau kita karena masalah musibah ma -ma -ma -ma, dianggap kita adalah sebuah azab kalau kita pulang atau habis melakukan maksetan lalu datang cobaan itu tentu ini juga fungsinya bagi orang beriman membersihkan dosanya tapi kalau untuk pulang dari majelis ilmu antum pulang dari apalah ya umroh dan haji atau gimana terus ada cobaan datang Yaudahlah, itu berarti ada sesuatu yang Allah inginkan. Ada sesuatu yang Allah inginkan. Sabar di situ, sabar. Saya subhanallah kemarin, pas pulang dua hari dari umroh, Ramadan. Dua hari sebelum lebaran. Mau kebalik papan untuk id, Tiba-tiba saya kaget di grup tertulis. Teman-teman sudah bicarakan tuh teman-teman tamatan -teman Madinah. Ini ada berita apalagi nih. Fatwa menyesatkan Khalid Basaham. Fatwa menyesatkan. Apa ini, saya belum paham gitu terus akhirnya teman-teman sudah pada tanggapin tuh terus saya coba lihat saya buka cuplikannya, subhanallah ceramah 6 menit dekat jadi setengah menit ini menyesatkan karena begini, karena begitu, karena kata sayyiduna ini dan seterusnya, padahal saya menjelaskan sayyiduna, nabi ini dan rasulina kalau diikuti 6 menit saya jelaskan itu kalau sayyiduna bisa digunakan untuk siapa saja dalam bahasa Arab seperti ruangan ini ada masuk namanya Yusuf, kita bilang sayyid Yusuf masuk bisa dipakai, jadi kan Tapi kalau Nabi dan Rasulina itu dipakai itu satu orang untuk baginda Nabi SAW. Tidak bisa orang lain. Maka kalau ketemu antara ini sama ini, kita dahulukan ini. Ini ditinggalkan. Gitu kan? Kita kalau syahadat bilang apa? Asyhadu an la yalallahu anna Muhammad Rasulullah. Enggak ada kata sayyidun kan? Begitu juga dengan kalau orang lagi membaca hadis Nabi SAW. An-abi Hurairah anhu anin Nabi SAW. Enggak ada an sayyidun dan Nabi Yuna. Jadi Nabi sudah jadi pengganti di situ. Ini saya jelaskan tapi bukan tidak boleh mengucapkan kata sayyiduna maulana kalimat yang mulia buat Nabi sallallahu asal jangan melampuhi batas seperti kata Nabi SAW, jangan kalian memuji e, memujiku melampaui batas seperti e, Nasara memuji Isa putra Maryam. Tadinya Nasulullah, tadinya nabiyullah terus tiba-tiba menjadi anak Allah. Kan gitu. Tapi katakan aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Abdullah warasuluh. Itu ucapannya, gitu kan? Banyak orang sibuk dengan mengambil potongan-potongan ceramah sebetulnya lalu dijadikan sebagai fitnah baru itu menjelang, subhanallah, saya baru balik umrah saya langsung berpikir, oh mungkin ini coba sesuatu yang datang, Allah ingin sesuatu yang baik udah, saya ngobrol sama beberapa teman-teman yang memang membantu saya dalam masalah tim kemudian kita coba upload kembali meluruskan, ikhtiar kita adalah seperti itu sampaikan apa ada, alhamdulillah responnya malah lebih bagus dan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan siapa orang itu dan semoga Allah kasih hidayah Tetap saja kita disuruh untuk memaafkan, sudah. Semoga Allah kasih hidayah. Gitu kan. Sabar. Bukan berarti saya harus berhenti dakwah gara-gara itu. Kalau target dia kena mau berhenti dakwah itu kekonyolan kalau saya berhenti. Gitu kan. Malah harus sabar. Jalanin. Perjuangkan sampai meninggal dunia. Yang penting adalah kebenaran dan kebaikan.